السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين A'udhu Billahman al-Shaytan al-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Shahr Ramadhan al-ladhi unjira filhul-Qur'an. Udallih nasi wa gayinati minal huda wa l-futqa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tarak ufikuh amra'in. Lam tazillu ma intamassaktum bihima. Kitab Allahi Subhanallah alazim, kasada Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa mendapatkan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan justruhnya kita kesehatan, iblinya kita kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan semua ibadah yang diperintahkannya kepada kita untuk kita laksanakan, terutama selama bulan Ramadan ini. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masukin malam ke-19 dari ibadah puasa dan perawat kita. Hadirin yang saya melihatkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Pada bulan Ramadhan adalah muqzizat yang kekal abadi Al-Quran menjadi muqzizat yang kekal abadi Mulai dari masa turunnya hingga akhir zaman Mengapa Al-Qur'an menjadi mukjizat yang kita abadikan? Karena sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi, tidak akan ada lagi nabi yang datang sesudah beliau. Yang akan menjadi pengganti Rasulullah Yang akan menjadi pengganti Kutusan-kutusan Allah Kepada umat manusia Sesudah meninggalnya Nabi Muhammad Adalah Al-Quran Yang ditinggalkan oleh mereka Dan Al-Quran ini Menjadi mukjizat Yang tidak pernah henti -hentinya. Dan kemujizatannya itu Tidak pernah bisa ditandingi Oleh siapapun Di masa Al-Quran turun pertama, ada beberapa orang kaum Tafid Quraisy yang mencoba membuat Ungkapan yang dikatakan oleh mereka sama dengan Al-Quran Tetapi apa yang mereka ungkapkan itu tidak pernah serupa apalagi sama dengan gaya bahasa Al-Quran al-Qur'an akan dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijaga oleh malaikatnya Dan dijaga oleh siapapun dari kaum muslimin Yang diberikan kekuatan oleh Allah Untuk menjaganya Dan tidak akan pernah ada satu manusia pun Yang bisa mengubah Al-Qur'an itu Walau satu huruf harit Pernah ada upaya Pernah ada upaya Untuk melakukan pengurangan huruf Al-Qur'an Tetapi ditemukan kekurangan Akhirnya Al-Qur'an yang sudah diterbitkan sekian banyak Dikumpulkan kembali dan dibakar seluruhnya Karena apa? Ada salah satu huruf yang tidak tercantum di dalam ayatnya Hadirin kaum muslimin yang berbahagia al-Quran yang menjadi mukjizat yang kekal abadi itu Itulah kita yang akan kita jadikan sebagai petunjuk Al-Quran itulah yang kita akan jadikan sebagai penuntun Dalam perjalanan kita Dalam perjalanan umat manusia Agar dia selalu berada di jalan yang benar Agar dia selalu berada Pada jalan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Kalau seseorang senantiasa Berpegang kepada Al-Quran Maka dia tidak akan Pernah menyimpang dari ajaran Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan Pernah melakukan perbuatan Perbuatan yang Bertentangan dengan yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Al-Quran menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup dia di dunia ini Dan dia tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidup dia di dunia ini Karena itulah maka Al-Quran menyatakan dirinya Hudalindasi Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh manusia al-Quran menjadi pedoman Bagi seluruh manusia Apabila manusia itu Mau dekat kepada Al-Quran Karena Al-Quran Sebagai petunjuk Maka kita harus Membaca dan Memperhatikan petunjuk-petunjuk Yang ada dalam Al-Quran Hudan Disamping maknanya sebagai petunjuk Juga diartikan sebagai penuntut umat manusia Kalau penuntut Sesuatu yang memberikan tuntunan kepada kita Maka kita yang dituntun oleh ayat-ayat Al-Quran itu Tidak akan pernah sesat dalam perjalanan itu Agar berbeda Kalau kita memaknai Al-Qur'an sebagai petunjuk Dan kalau kita memaknai Al-Qur'an sebagai penuntut Kalau Al-Qur'an sudah menuntut kita Tidak akan ada satupun diantara kita Yang akan menyesat dari jalan url Kalau petunjuk pasti bisa sesat Kalau saya didatang oleh seseorang Pak saya baru datang dari luar kota Dan saya baru datang di Jakarta Ini buku petunjuk Anca mau kemana saja, partai di buku petunjuk. Oleh diahui, dengan buku petunjuk itu, dia nyasar dalam perjalanan. Kalau ada tuntunan, di situ bedanya, kalau seseorang diberi tuntunan, seakan-akan orang itu tidak memberikan petunjuk, tapi dia katakan, tidak usah pakai buku petunjuk. Saya akan antar anda, dan menuntun anda sampai ke tempat tuntunan. Itulah fungsi utama dari Al-Quran, Di samping Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, dia juga menjadi penuntun bagi umat manusia agar dia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mukjizat yang kekal abadi itu adalah wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an berfungsi Memberikan keterangan-keterangan Memberikan penjelasan-penjelasan Tentang petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Tura Kalau Huda adalah petunjuk yang bersifat umum Sedangkan Bayi Nati Minal Huda itu Adalah petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan rincian-rincian yang berhubungan dengan petunjuk Kalau petunjuk yang bersifat umum sudah jelaskan dengan rincian-rincian itu Maka saya kira tidak ada orang yang tidak bisa memahami lagi petunjuk itu Karena sudah ada penjelasan dan ikiannya Karena itu maka Al-Quran adalah memberikan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran Itu fungsi kedua Fungsi ketiga dari Al-Quran Sebagai mukjizat yang abadi itu adalah Dikatakan oleh Allah Al-Furqan Al-Furqan itu adalah fungsi Al-Qur'an Yang membedakan yang mana yang baik Mana yang tidak baik Al-Qur'an yang menunjukkan Mana yang halam, mana yang halam Al-Qur'an yang menunjukkan Mana yang harus kita lakukan Dan mana yang harus kita kenalkan Karena itu maka Al-Qur'an sebagai Al-Furqan Itu memberikan perbedaan diantara yang baik dengan yang tidak baik. Sehingga manusia tinggal memilih yang baik sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu SWT. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana cara kita sehingga kita mendapatkan hujan dari Al-Quran? Bagaimana cara kita sehingga kita mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran? Bagaimana cara kita mendapatkan informasi Yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk Ada lima langkah Saya singkat aja karena waktunya sangat singkat Yang pertama adalah Kita harus mempelajari Al-Quran Tidak boleh tidak kita mempelajari Al-Quran Yang kedua Kita harus membaca Al-Quran Yang ketiga Kita Kita harus memahami terjemahan ayat-ayat Al-Quran Yang keempat Kita harus mempelajari penafsiran ayat-ayat Al-Quran Kemudian yang kelima adalah Kita harus menghamalkan semua pesan yang terdapat di dalam Al-Quran Ada lima langkah Yang harus kita lakukan Sehingga Al-Quran itu menjadi buda Menjadi petunjuk Penjelasan-penjelasan Terhadap petunjuk Kemudian Al-Quran Menjadi pembeda antara yang baik Dengan yang buruk Kalau kita melakukan yang lima ini Maka pastilah Al-Quran Akan menjadi petunjuk Akan menjadi penuntun Dalam kehidupan kita Saya memberikan ilustrasi Sedikit-sedikit berkaitan dengan lima ini Kenapa Al-Quran Kita harus pelajari Bagi kita bahasa bangsa Indonesia Kalau kita berbahasa Indonesia Tidak ada tanda panjang Tidak ada tanda pendek Tidak ada tanda panjang Yang ada hanya tanda pendek Saya beri contoh Kalau saya menuliskan kata amin Di dalam bahasa Indonesia Maka Membacanya bisa dengan tiga cara Tapi kalau dalam bahasa Arab Pasti dia bisa dibaca dengan berbeda karena ada tanda baca yang panjang untuk setiap huruf. Kata amin dalam bahasa Indonesia dalam tulisan bahasa Indonesia itu bisa kita baca dalam bahasa Arab dengan model bacaan amin mimnya panjang. Bisa juga a-nya panjang, mimnya pendek, amin. Bisa juga bacaan yang ketiga yaitu Aminnya panjang, mimnya panjang. Coba kalau Anda tulis kata amin dalam bahasa Indonesia terserah bagaimana membacanya. Tetapi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an tidak boleh dibaca berbeda. Ketika alifnya ditulis panjang, harus kita membaca panjang. Ketika ditulis pendek, maka kita baca pendek. Karena apa? Maknanya Dan pesan dari kata itu akan berbeda. Amin, percayalah, berimanlah. Amin, jujur. Kalau amin, a-nya panjang, mim panjang artinya, ya Allah. Kampulkanlah permohonan kami. Jadi kalau kita mendengarkan eh, ayat yang dibaca oleh imam, si raton ladina an'amta alaihim gairil mahdubi alaihim balagdollin Kalau kita mengatakan amin, salah. Kalau kita juga membaca amin, salah. Yang benar adalah amin. Tidak boleh orang-orang roba itu karena apa setiap kata punya makna yang berbeda. Saya pernah suatu ketika salat di sebuah masjid, bacaan imamnya bagus sekali, tautalahnya bagus, tapi apa dia kesalahannya dia baca? Dia memperpanjak salah satu huruf-huruf akhir. bacanya begini, ketika dia baca qulluallahu ahad, dia bilang begini. Suara saya jelek, eh? suara orang itu bagus sekali. qulluallahu ahad. Tautalahnya bagus. Ya Allah, ya Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu ahad. Fathul hak. Falafalannya bagus. Irama perpanjangan terakhir itu bagus. Pada 8 terjadi sama semua di akhirnya. Sekarang kita lihat terjemahannya. Dibandingkan dengan ayat yang benar, Qul huwallahu ahad. Allahus Hai ahad. ahad yang pertama di ayat pertama dan Ahad yang di ayat terakhir salapan maknanya apa qu allauad kalau itu dibacanya maka apa bunyinya maknanya Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satuanatuan <tus> Allah itu Esap bukan satuan satuan Tidak ada bentuk kata yang panjang minyat di bahasa Arab. Allah, tidak ada. Tidak ada yulat dalam Al-Quran. Dalam, Al dalam bahasa Arab, tidak ada yulat. Ku Bahwa Allah tidak ada samanya dengan satuan-satuan. Berarti ada satuan yang sama dengan Allah. Karena itu dalam kaitan dengan ini memang perlu kita mempelajari Al-Qur'anul dengan bacaan yang baik. Tetapi kalau memang kemampuan kita terbatas, bacalah sesuai kemampuan. Jangan karena tidak sesuai kemampuan lalu kita bilang sudahlah, bacaan saya jelek, bacaan saya tidak Itu kesimpulan yang tidak benar. Bacalah sesuai kemampuan sambil kita pelajari dan tingkatkan kemampuan. Nah, ini sudah waktunya sudah lewat Ada eh, satu lagi Kemudian yang kedua Kita membaca Al-Quran Jangan Al-Quran dibiarkan Seperti itu Kita harus baca Agar kita sangat dekat dengan Al-Quran Kalau kita dekat dengan Al-Quran Kita baca Al-Quran Maka disitulah nanti kita akan Mendapatkan rahmat Allah tidak akan kita lihat Halif lemim kata Rasul Alifnya satu kebaikan Lamnya satu kebaikan Mimnya satu kebaikan Satu kebaikan itu 10 pahala Jadi kalau orang membaca terus Alif Lami 30 Alif Lami sudah 60 Alif Lami 90 Tapi dia bilang, sudahlah Alif Lami aja terus yang dibaca bahas, saya, saya. dia pakai Bukan itu yang dimaksud Bahwa begitu hebatnya Pahala dari membaca Al-Quran Sampai Rasul menyatakan Setiap satu huruf nilainya 10 Yang ketiga Kita harus memahami Pesan-pesan Al-Quran Pesan-pesan Al-Quran Kita harus lihat Terjemahannya Maka sambil kita membaca Al-Quran Sambil kita membaca terjemahannya Walaupun tadi dikatakan yang membaca banyak akan mendapatkan pahala banyak Tetapi boleh jadi membaca yang banyak tanpa memahami maknanya Tidak ada pengaruh di dalam jiwa kita Sebab kalau kita membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya Timbullah pengaruh dan pesan-pesan dari Al-Quran itu dalam hati kita Kemudian yang keempat adalah Kita harus mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran Alhamdulillah Rabbil alamin saja apa nafsi begitu banyak. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Kalau begitu, yang lain itu tidak ada pujiannya. Pujian yang tidak semu. Pujian yang hakiki Hanyalah pada Allah Subhanahu Yang selama ini kita lihat segala puji bagi Allah. Arrahmanirrahim. Kenapa disebut ar Arrahmanirrahim? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang dimaksud Maha Pengasih itu? ...untur seluruh mahluknya... ...yang beriman dan yang kafir... ...di dunia ini. Sedangkan al-Rahim adalah... ...mengakasih sayang Allah... ...khusus kepada mereka yang beriman di akhirat. Kemudian... ...Al-Quran bisa menjadi petunjuk... ...buat kita, dan kita akan menjadi amat ...kalau saja kita mengamalkan... ...semua pesan-pesan dalam Al-Quran. Karena itu maka... ...lakukanlah yang lima ini... ...agar Al-Quran lebih dekat kepada kita... ...dan insyaAllah... Dengan hidayah dan tuntunan Al-Qur'an kita tidak akan pernah sesat selamanya dan kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an itu maka Al-Qur'an menjadi mujizat yang abadi bagi setiap diri kaum muslimin dan mu'minin. Hadirin, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan puranya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.